Amitra Bisnis, kemarin ketika saya berkumpul dengan beberapa teman, seorang teman bilang sama saya, Pak San, Anda ingat si A itu? Wah dia sekarang kaya luar biasa. Wah kak, kekayaannya luar biasa sekali. Rumahnya ada tujuh, punya ini, punya segala macam. Mobilnya bagus semua ya. Saya pulang, saya agak merenung dengan pemikiran kaya. Sebetulnya kaya itu apa? Kekayaan itu apa? Saya mencoba mencari dan akhirnya saya temukan ternyata kekayaan itu ada empat model. Yang pertama adalah kekayaan finansial atau kekayaan keuangan. Jadi punya uang banyak, punya stok, punya rumah, punya bisnis tiga macam, punya properti delapan, punya mobil sembilan, punya emas, punya saham, punya berlian. Ini kekayaan finansial. Kekayaan finansial lah yang biasanya dipakai oleh orang, sebagai tolok ukur dalam masyarakat kita untuk menilai orang yang kaya. Tetapi di luar kekayaan finansial ada lagi kekayaan intelektual. Orang itu S3 lulusan pendidikannya bagus ya. Kadang-kadang lulusan SMA tapi pengetahuannya sangat luas sekali. Pengalaman kehidupannya begitu besar. Dia tahu segala hal, tahu cara memimpin, tahu cara membimbing orang, punya mekanisme sistem dalam berpikir ya. Mempunyai talenta yang besar ya. Tradisi untuk berpikirnya tajam. Bisa mengerti segala hal. ya. Nah ini kekayaan intelektual. Ada lagi kekayaan humanisme atau kemanusiaan. Ini adalah orang yang kaya karena familinya berbahagia. Hidupnya damai. Berhubungan dengan semua temannya baik. Moralitasnya tinggi. ya, Etisnya tinggi sekali. Kebahagiaannya sangat kelihatan. Kebiasaan dia dalam kehidupan. Memelihara teman bersahabat dengan orang ini adalah kekayaan humanisme kita. Dan yang terakhir adalah kekayaan spiritual. Orang yang keagamaannya tinggi, kepercayaan akan kedamaiannya tinggi, Bisa bermeditasi, mengalami inner peace atau kedamaian di dalam, Mengalami happiness dalam kehidupannya. Maka ini yang disebut dengan kekayaan spiritual. Saya yakin setiap orang menginginkan keempat kekayaan ini. Kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan balance terhadap empat kekayaan ini Dan tidak selalu hanya memikirkan kekayaan finansial Bukan berarti kekayaan finansial itu buruk Tapi ada baiknya kita juga melihat hal-hal lain di luar material kehidupan kita Mitra bisnis, saya Tanah di Santoso dengan Bisnis Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi SEM Desain. Telepon ke PAS FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.